もう行きたいんだぞ。 ガ<音楽> Biasa penontonnya keren. Tepuk tangan untuk penonton dong. Mantap ya.、Yeah. Untuk kita dan Angga. Udah tidur kah? Atau masih? すごい 俺。